Sisa 20 menit Dan saya minta maaf Mungkin tidak seperti biasa Karena biasanya kita sampai jam 6 kurang Seperapat Kan tetapi dianakan satu dan lain hal Insyaallah Enam kajian kita yang kedua ini Durasinya hanya 20 menit Pada pembahasan yang lalu Kita telah selesai dari permasalahan haid dan nifas Dan sekarang kita masuk ke perkara yang ketiga Adalah al-istihadah al istihadah Yang pertama adalah ahkamul istihadah, hukum-hukum istihadah. Yang pertama adalah definisi apa sih istihadah? Iya. Yeah. Al istihadatu, istihadah itu adalah sailan sailanud dam. Istihadah adalah saylanud dam Mengalirnya darah Figoiri waktihi Tetapi bukan pada waktunya Mengalirnya darah ya Di kemaluan wanita Akan tetapi bukan pada waktu-waktu haid Alasabilin nazif Mengalirnya darah ini Alasabilin nazif Nazif itu keluar dengan banyak ya. Jadi bukan sedikit Layaknya seorang yang terlu, terluka Iya. Min irqin dan mengalirnya darah ini dari iraq, dari urat, beda dengan haid. Kalau haid dari rahim. Iya, sebagaimana yang kita tahu dari penjelasan para ulama bahwasanya haid itu hakikatnya apa? Naam, adalah makanan bagi jah, janin. Iya, makanan bagi janin ketika si ibu hamil, makanya dia tidak haid karena darahnya itu akan menjadi gizi bagi janin. Dan dia akan menjadi susu Ketika si ibu melahirkan ya Karena itu ibu tidak nam, nam, Beberapa waktu kadang setelah nifasnya Tidak haid Dikarenakan nam, Darah tersebut berubah menjadi susu Sebagai makanan bagi balitanya Dan ketika dia tidak hamil Tidak pula menyusui nam, Maka dia akan berubah Menjadi darah haid Yang keluar dari rahim Adapun istihabah Dia keluarnya dari urat dari salah satu urat yusam ma'adhil Yang disebut dengan istilah wallahu Wallahu'alam Kalau bahasa kitanya apa? Iya Saya mencari tapi belum dapat Iya Jadi istihaduh itu adalah cairan Darah Atau darah yang mengalir Tetapi bukan di waktu-waktu haid Dan metode Atau na'am alirannya ini dengan deras Ya Na'am Yang dia keluarnya dari salah satu urat ia ya, yang terluka, nam yang disebut dengan azim. Wal mustahadhah dan wanita yang tertimpa istihadhah, amruha muskil. Perkaranya ini ya agak sulit. Perkaranya agak muskil. Kenapa? Lis tibahi damil haid bidah bidamil istihadhah karena naam menjadi samar, tersamarkan. Darah haidnya dengan darah istihadahnya Dari sisi ini dikatakan agak rumit Agak muskilah. ya Kenapa? Karena darahnya ini tersamarkan Mana darah haid Mana darah istihad Seorang istihadah keluar terus menerus Sepanjang waktu Sehingga Ketika itu dia Agak sulit Atau sulit membedakan apakah dia haid Masa-masa haid atau di tidak ya karena keluarnya darah itu secara terus menerus. Nah, fa iza kana damu yanzilu minha bistimrarin au ghalibil waqti faman ladzi ta'tabiruhu minhu wa man ladzi ta'tabiruhu istihadatan. Apabila darah ini keluar darinya dari wanita tadi bistimrar dengan terus-menerus. Ya, dengan terus menerus famili taatabi ruhmin huhaibah. Apa yang bisa dianggap oleh dia? Ya. Nah, apa yang bisa barokallahu fiqum? Ya, dijadikan patokan oleh dia sehingga dia menyatakan ini haid. Dan apapula yang menjadi nah patokan bagi dia untuk menyatakan ini istihadah? Yang mana kalau seandainya dia menyatakan ini istihabah, la tatrukumin anjil hisau mola solah. Seorang yang istihabah dia tidak boleh meninggalkan solat, tidak boleh juga meninggalkan puasa. Beda dengan haid. Kalau haid, dia tentukan ini haid maka dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh solat. Nanti kalau sudah suci, dia ganti puasanya, adapun solat tidak perlu dia kado. Haid. Dari sisi ini rumitnya seorang wanita yang terkena istihadhah. Ini haid atau dia masa haid atau tidak? Kalau haid tentunya ada konsekuensinya, kalau istihadhah juga ada konsekuensinya. Iya. Fa inal mustahadhah yatabirulaha akamutahirat. Karena sesungguhnya wanita yang istihadhah ya diambil dari dia Hukum-hukum ya, wanita yang suci, hukum-hukum wanita yang suci dianggap untuk perempuan yang istihal ya layaknya seorang wanita yang su, yang suci dia tetap sholat, dia tetap puas puasa. Wabinaan aladzalika dan dibangun atas hal itu final mustahal maka sesungguhnya wanita yang tertimpa istihal toh lah hasalah dia punya tiga kondisi. Bagi dia ada tiga ke keadaan Al-halatul ulat Keadaan yang pertama Antakuna laha adatun ma'rufatun ladaihab Kondisi yang pertama Wanita ini punya kebiasaan yang ma'ruf Di sisi dia ya. Jadi dia punya kebiasaan yang memang sudah tetap setiap tanggal dua sampai tanggal delapan misalnya dia heid, kemudian dia tertimpa isi hadoh darah keluar terus menerus panjang waktu atau mayoritas waktunya dalam sebulan maka kalau dia sudah punya kebiasaan tadi ya, maka di hari-hari kebiasaan itu dia menganggap dia sebagai kondisi seorang yang heid iya nah, antakunalah ma'rufatul ladaiha qabla bil istihadhah. Dia punya kebiasaan yang ma'rufah, yang telah diketahui sebelum dia tertimpa isthihadahnya. Firdaus, adanya diajak ini. Enggak boleh ngotorin masjid ya. Enggak boleh ngotorin masjid, ya, Dek. Nah. Tui, dia punya naam kebiasaan yang dia telah tahu. Diangkat, kau bela istihadoti tahiduhom sata ayamin atau maniata ayamin matalan. Ya, contohnya kata Syekh, sebelum dia terkena istihadah dia haid lima hari atau delapan hari. Di awal isyahrif, baik di awal bulan, awasatih atau pertengahan bulan. Fata rifu adadha wawataha wanita ini tahu. Berapa jumlah hari dia haidnya dan kapan waktunya dia haidnya? Fahami maka untuk wanita yang seperti ini tadjlisu kudro ada dia menahan dirinya sesuai dengan kadar kebiasaan tadi. Ya. Tada ussala tawasiam di hari-hari itu ya dia meninggalkan sholat meninggalkan puasa tatabiru laha ahkamul haid teranggap bagi wanita ini hukum haid hukum haid ya, dia dianggap sebagai wanita yang haid fa ida intahadati intahat dan apabila kebiasaannya telah selesai iktasalat maka dia dimandi mandi salat puasa uh, salat wa tabarat dam al baqi dam dan dia yang menganggap darah-darah yang masih mengalir yang tersisa sebagai darah istihadhah. Istiha gitu ya. Jadi dia tertimpa istihadhah terus menerus haid. Masuk dia di tanggal-tanggal kebiasaan haidnya, maka dia anggap di situ haid. Misalnya tanggal 2 sampai tanggal 8 di awal bulan, maka tanggal 2 tanggal 8 darah itu dianggap darah haid. Setelah itu dia mandi, dia sholat, dia puasa, boleh didatangi oleh suaminya, ya. Sisa darah yang masih mengalir itu teranggap sebagai darah istihadhah. Naam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, ya, Jadi hal ini juga pernah terjadi pada seorang sahabiah yang bernama Ummu Habibah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Umkuti qadra makana tajlisuki haidatuk." Ya, kata Rasulullah, "Umkuti tinggallah engkau." Sebatas ya, Naam kebiasaan haidmu. Ya. ya ini dia disuruh menahan diri dari salat, dari puasa sebatas kebiasaan Aidnya. Suma tasili, kemudian mandilah engkau, wasolli dan salatlah engkau. Dalil yang kedua, ini dalil barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Lima, Muslim, Al-Imam Munasai, Abu Daud dan Ahmad. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Iya. Sabda Nabi kepada Fatimah Bintu Abi Hubeish Ketika dia tertimpa penyakit Istiha Allah. Kata Rasulullah Inna madalika irkun Laisa bihaidin Hanya saja itu Hanya saja itu adalah irk urat Laisa bihaid Bukan darah haid Fa idza aqbalat aqbalat haidatuki fada Apabila datang ya haidmu datang haidmu yakni masa-masa haidmu maka tinggalkan oleh kamu salat tinggalkan oleh kamu salat ini barakallahu fikum kondisi yang pertama yaitu ketika wanita yang tertimpa isyhowa dia mengetahui kebiasaan haidnya masa-masa haidnya maka dia menahan diri di masa-masa tersebut sebagai seorang wanita yang haid adapun selebihnya dia anggap darah yang keluar adalah darah istihadah wallahu a'lam bishawab ini yang dibaca mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima